Kami terapisnis, saya sering tanya pada orang, sebetulnya kamu mau mencapai apa dalam 3 bulan ke depan? Dan mereka biasanya bingung ya, ada 1-2 di antara mungkin banyak orang yang bisa menjawab, saya 3 bulan ini mau menghasilkan 1-2-3, saya akan mencapai hal ini, hal ini, hal ini. Tapi banyak orang hanya sekedar mengalir dan mencoba menjalankan kebiasaannya sehari-hari. Kalau Anda melakukan pekerjaan yang sama seperti tahun lalu, 2 tahun lalu, dan tiga tahun lalu secara berturut-turut selalu sama Kenapa Anda mengharapkan hasil yang berbeda? Kan tidak masuk akal Kalau Anda ingin hasil yang berbeda, maka Anda harus melakukan hal yang berbeda Maka pada umumnya, dalam kasus-kasus umum, dalam dunia bisnis, Anda diharapkan mempunyai goal atau tujuan Goal itu boleh aja dalam 1 bulan Dalam 3 bulan Dalam 6 bulan Atau dalam 1 tahun Atau bahkan dalam 5 tahun Kita punya perencanaan Kita punya goal Kita punya tujuan Sebuah goal yang baik Punya 5 elemen Yang pertama Goal itu harus spesifik Saya tahu mau apa Saya ingin penjualan saya naik 30% dalam 2 bulan ini Jelas Spesifik sekali Angkanya tahu Dan kita tahu waktunya seperti apa Yang kedua Goal itu harus measurable. Maksudnya measurable ini bisa diukur. Saya ingin penghasilan saya naik dari 5 juta sebulan menjadi 10 juta sebulan dalam 6 bulan. Caranya bagaimana? Saya pikirkan. Tapi saya jelas punya tujuan yang sangat jelas. Measurable. Bisa diukur. Jangan bilang saya ingin lebih sukses. Nah ini tidak tahu lebih itu apa. Dan yang ketiga. Accountability. Saya harus tahu siapa yang harus bertanggung jawab akan goal ini. Saya akan minta tolong bawahan saya melakukan ini Saya akan minta tolong atasan saya untuk membantu saya dalam hal ini Saya yang bertanggung jawab terhadap goal ini Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus melakukan apa? Harus diketahui Kalau tidak, kita akan menyalahkan kambing hitam dan lain-lain Dan tidak mau menyalahkan diri sendiri Dan yang berikutnya Harus realistik R itu realistik ya. Jadi kalau kita ingin kenaikan penjualan dari 1 juta menjadi 500 jutanya dalam 3 hari Anda ingin mengedilkan transaksi jual rumah harusnya biasanya satu bulan laku tiga. Anda ingin dalam dua hari ini laku 20 puluh. tahu caranya bagaimana. Berarti Anda tidak realistik. Ya. Dan ini tidak bisa. Goal yang tak lainnya adalah punya timeline. Jadi kalau Anda bertujuan dalam tiga bulan ini mencapai kenaikan 15% dalam omset Anda. Timelinenya gimana? Bulan pertama melakukan promosi. Ya. Minggu kedua saya harus menelpon orang lebih banyak, minggu ketiga harus lebih Jadi ada sebuah timeline. Maka orang yang berhasil selalu akan berusaha menciptakan tujuan yang jelas untuk kurun waktu yang jelas. Sudah waktunya Anda juga mencoba berpikir, "Goal saya untuk setahun ke depan itu apa?" dan mulai melakukannya. Mitra bisnis Saya Tanah Disantuso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantuso.com. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda.